Yang tau lagunya kita nyanyi ya Bilang padaku Kalau kamu Sini lagi Kan ku jaga Hati ini Sampai nanti Kau bosan Engkau putuskan Bacaku ini Kan ku Hai ada yang bernyanyi tapi seperti bergumam kita ya. ulang lagi ya yang kompak kangku coba, coba lagi masuk dalam Waduh waduh waduh waduh masih pada main hati ya ternyata ya kalau gua pengennya malam hari ini... Kan ku lagi... ...masuk dalam... ...kutangmu. Maling kutang. Matang. Me, and gentlemen. Let's do the dance with Lagunya kita nyanyi bagian sangit semuanya ya, oke? Okay? Udah mana tau? nya sekali lagi jangan sampai dia